Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Buya, saya mau bertanya tentang kurban Ya sini saya masih bingung Karena uh, beberapa uh, setahun yang lalu Ada pemahaman tentang kurban bahwa Kalau kita berkurban, satu kurban, sapi Itu bisa untuk kita dan seluruh keluarga Itu dengan bacaan doanya diniatkan aku korban untukku dan untuk keluargaku apakah itu benar atau tidak bu ya baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ini pertanyaan yang yang sengaja kami hadirkan mukotimbahnya sudah kami hadirkan mukotimbahnya memang ada beberapa waktu yang lalu ada orang katanya ngomong sapi satu atau kambing satu pun boleh untuk semua keluarga itu kesalahpahaman di dalam memahami tek sunnah kifayah kambing satu untuk satu sapi satu untuk orang tujuh baik, kalau misalnya keluarga kita isinya empat belas kalau kita hanya nyebeleh kambing sapi berapa? sapi satu maka sah karena cumanya suman sah satu, kalau mau dihitung untuk tujuh berarti kita dengan nyebeleh sapi anda tahu fardu kifayah itu gimana sih? Sunnah kifayah Sunnah kifayah kayak fardu kifayah Jadi gini Kalau fardu kifayah kayak sholat jenazah Biar faham dulu sunnah kifayah itu kayak apa Nanti kalau gak faham ini salah Fardu kifayah kurang lebihnya kayak sunnah kifayah Fardu kifayah ini gini Kalau ada orang meninggal dunia Kita fardu kifayah Wajib kita menyolatinya Cuman yang nyolati tidak semuanya Asalkan sudah ada yang nyolati Yang lain tidak diminta lagi yang penting sudah ada yang nyolati, yang lain tidak diminta. Berarti gugur permintaannya. Sunnah kifayah juga begitu. Yang penting sudah ada yang melakukan, yang lain sudah tidak diminta. Satu keluarga isinya dua belas, saya punya kambing satu. Saya nyembelih kambing satu untuk saya. Karena satu keluarga itu sudah ada yang nyebleh satu, yang lain tidak diminta. Tapi kalau melakukan tetap sunnah. Sama. Orang meninggal dunia yang nyolati 10 orang, yang lain sudah dimin tidak diminta wa wajib. Cuman kalau mau sholat yang lain boleh tidak? Boleh. Sama seperti itu. Nah ini kelihatannya waktu itu katanya gak tau video siapa, ramai dan sebagainya. Dia adalah bukan madhabnya Imam Syafi'i. Bukan diambil dari kitab-kitab kita. Sehingga mengatakan sampai bahasanya katanya sih merendahkan ulama. Ini apa-apa uh, sampai merendahkan ulama di Indonesia karena agamanya agama ngikut-ikutan, salah semuanya, sudah nyalahkan semua orang, katanya begitu. Itu korban itu satu kambing boleh satu keluarga. Ini salah tidak begitu. Satu kambing untuk satu orang, tapi jatuh tuntutan untuk keluarga namanya sunnah kifayah. Bagi saya sendiri namanya sunnah ainiah. Jadi kalau kambing 7 untuk 7 orang. Tapi anak saya delapan, sudah yang satu ke bawah nanti. Jadi seperti itu. Jadi tidak benar kalau satu sapi untuk seluruh keluarga, keluarganya dua belas, itu tidak benar. Satu sapi untuk tujuh orang. Tapi bagaimana yang lainnya? Masuk dalam sunnah kifayah. Yang penting satu keluarga itu jangan sampai tidak nyebeleh korban, biarpun hanya satu kambing, atau satu sapi, atau satu ontak. Itu namanya sunnah kifayah. Tapi kalau hitungannya satu satu. Jadi begini, kalau anda punya anak lima dan dengan dua tujuh dengan anda, ya sudah sebisa mungkin setiap tahun nyembelih berapa tujuh sunnah satu satu satu. Tapi saya tidak punya tujuh tahun ini. Kenapa? Waduh, lagi ribet ini rizkinya. Terus saya punya kambing satu. Ya sebenarnya saya satu. Berarti dengan menyembelih satu itu adalah satu tetap korban satu untuk satu. Tapi sunnah kifayah. Yang lainnya sudah tidak diminta lagi Yang penting satu keluarga Sudah ada yang melakukannya Dan ini anda memang Di antara kita pun jarang dibahas Masalah sunnah kifayah satu Yang kedua tiba-tiba ada orang muncul Bicara bahwasanya Satu kambing buat untuk Kili dari madhab syafi'i Bahkan juga bukan madhab hambali Bahkan juga bukan madhab maliki Bukan madhab hanafi. Tidak tahu madhabnya apa Madhabnya adalah dia orang yang tidak mau bermadhab lah kok kita dengar berarti kita yang keblinger. itu bahaya sekali tuan itu tersebar dan saya pun tak ngeri kalau yang mengungkapkan seseorang saya hanya membalas saja tak tahu omongan kami sesuai dengan dengan yang dibutuhkan oleh umat untuk menjawab pertanyaan tersebut karena itu membuat resah semua orang membuat resah